Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalaatu wassalamu ala ashrafah mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallahu wahidah La shariqa lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 وخلق منها سوجها وبخ منهما رجالا كثيرا ونساءا فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيقًا تصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله لقد تاز خوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بذعة وكل بذعة ضلاله وكل ضلاله في النار. قا مسلمين والمسلمات حاضرين أخوات الله رحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Mempertemukan kita pada Tempat ini Memudahkan kita untuk Datang Di tempat yang mulia ini Memberikan taufik untuk kita Menghadiri yang bersama mengkasi. Salah satu dari ilmu Yang terkait dengan Al-Quranul Karim Yaitu mempelajari Kaiziyah Dalawad Al-Quran Bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat yang besar yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah taala yang lainnya yang merupakan petunjuk bagi segenap manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk membaca Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Uthluma wa uhya ilaika min al-kitab wa aqim al salat Yang mana Rasulullah al s.a.w. telah memuji orang-orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya. Maka pada kesempatan ini, atas senyuman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tauhidnya, kita akan mengambil waktu yang Allah Taala berikan ini untuk kita mempelajari kembali salah satu dari bidang ilmu yang penting, yaitu bidang at-tajwid, ilmu at-tajwid, ilmu tentang kaifiyah membaca Al-Qur'anul Al Karim. Ya akhan, akhan fillah jazakumullah wa akhwatakillah. Eh sasaran kita insyaallah adalah mengulang atau mengulas apa yang telah kita dapatkan. Atau menyempurnakan Apa yang perlu disempurnakan Dari Masail Beberapa perkara-perkara yang Terkait dengan Bab ini Dan mungkin Nanti Sasaran yang Paling utama Yang kita harapkan adalah Pembenahan secara Tetbit Untuk atau sebagai muqaddimah Untuk kita Jadikan sebagai bekal Di awal Durus uh, kita ini InsyaAllah Kita akan mengulang tentang bab Yang dianggap Penting insyaAllah Yaitu tentang teori Makharijul huruf Dan sifatul huruf di mana huruf arabiyah merupakan bagian yang paling kecil yang paling mendasar dari Al-Qur'anul Karim Al-Qur'anul Karim yang mencakup 114 surat surah Masing-masing surah Di dalamnya ada sekian ayat Masing-masing ayat Tersusun atas Kalimat-kalimat Dan Yang paling kecil dari Apa Dina Al-Quran adalah Al-Huruf Maka untuk kita memperbaiki bahasaan kita selayaknya kita memperbaiki dari yang paling dasar yaitu memperbaiki pelafalan huruf-huruf Arabiah terlebih kita adalah ajam yang tidak terbiasa atau bukan keseharian kita melafalkan kalimat-kalimat Arabiah sehingga perlu kita mengulang kembali bagaimana huruf-huruf tersebut sebenarnya nah, dikeluarkan dari mana dan bagaimana melafadkannya nah, karena lukatul Quran adalah lukatul Arab maka kita harus mempelajari agar kita bisa melafadkan Al-Quran dengan baik mempelajari kaifiyah talafuq al-huruf sebagaimana yang disebutkan oleh banyak dari Ulama Tajwid Pentingnya kita belajar Makhraj dan sifat Seperti yang disebutkan dalam Muqaddimah Jazariyah Setelah Menyampaikan Tahmid Dan surawat Al-Nabi SAW Al-Nazim Al-Imam Muhammad Ibn Jazari Mengatakan adalah perkara yang wajib untuk diketahui oleh qariul quran sebelum memasuki apa? pembahasan Al-Qur'an untuk mempelajari makharijul huruf dan sifat. Dia mengatakan bahwa ba'dhu inna hadhihi muqaddimah. Ini adalah muqaddimah, ya, asas fima ala qari'ihi an ya'lamah yang membahas tentang apa-apa yang wajib atas qari'ul quran untuk mengetahuinya itu wajibun alaihi alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu fima na wajib atas mereka nikulli qa ala kulli qari'in wajib alaihim qabla syuru' sebelum mereka masuk atau memulai membaca Al-Qur'an atau sebelum mereka ingin membaca dengan baik maka perlu dan wajib atau seharusnya untuk mengetahui atau mempelajari apa makharijul huruf was sifat in wajibun 'alaihim wa muhattam qabla syuru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifat dia lafadzu bi afsahil sebelum membaca Al-Qur'an apabila ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an hendaklah dia mempelajari dulu makharijul huruf was dia yang lafadzu bi afsahil supaya dia bisa melafadzkan afsahil lughah yaitu al-lughah al-arabiyah dengan baik Maka pada kesempatan ini InsyaAllah Di mufaktimah dari pelajaran kita Kita akan memulai Pembahasan tentang Mahkodahul huruf, huruf Setelah itu Kita akan masuk pada Tadjid Nah Ikhwati billah azatumullah Para ulama kita Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Telah menuliskan Atau menuangkan Di dalam Kitab-kitab mereka bab Mahurijul huruf Wasifatul huruf bab tentang tempat-tempat Keluarnya huruf Dan juga tentang sifat-sifat huruf tentunya mereka menuliskan hal itu menuangkan dalam bentuk tulisan setelah mereka mempelajari, meneliti dari bacaan Al-Quran yang mereka terima dari para a'immah sebelumnya yang mana para imam-imam tersebut juga tentunya telah mendapatkan bacaan Al-Qur'an dari guru-guru mereka rahimahumullah yang mana cara mereka membaca Al-Qur'an adalah cara yang diambil secara musalsal secara bersambung karena mereka mengambilnya secara secara langsung bertemu dengan guru-guru mereka sampai kepada para tabi'in para sahabat dan para sahabat mengambilnya dari risan Rasulullah SAW dari apa yang mereka dapatkan kemudian diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk Tulisan sehingga Membantu kita terutama Para ajam Membimbing kita untuk bisa melafatkan Huruf-huruf tersebut dari tempat Yang benar dengan Kaisiyah yang benar Mereka Melalui proses Yang disilahkan dengan Istilah apa Tadawuk ya, Tadawuk yani Melafatkannya Merasakannya dalam apa namanya nah, kemudian mereka tuangkan dalam bentuk tulisan ya. dari proses Tadawuk inilah ya, merasakan e, huruf ya, dari mana keluarnya bagaimana keluarnya maka muncullah ya teori yang kita kenal dengan makhraj ya sifat misalkan huruf sin, ya, mereka lafalkan kita tahu nabiha as, misalkan maka setelah itu ditemukanlah bahwasannya sin yang fasihah adalah huruf ini keluar dari ujung lidah yang ditampilkan kepada uh, bagian permukaan bawah dari kiki seri ya, permukaan dalam dari kiki Permukaan dalam dari gigi seri bawah As dengan sifat-sifat demikian ya, Ada nafas yang mengalir ya, Ada safir dan seterusnya Nah inilah Yang kemudian Menjadi pegangan ya, Buat Para Tolabatul ilm Atau secara umum kaum muslimin membimbing mereka supaya bisa melafadzkan huruf-huruf Arabiah dengan thariqah yang sahihah. Nah, hadirin langsung saja kita masuk pada pembahasan makharijul huruf. Berkata lima minzul jazirahirhamallahu taala, makharijul huruf 17 jumlah Makharijul huruf itu adalah 17. Makharijul huruf 17. Ana alladhi yakhtaruhu man ikhtabara. Berdasarkan pendapat yang dipilih oleh ahlu al-ma'rifah yang telah mengadakan ikhtibar ya. Penelitian pengujian secara setsama sehingga menghasilkan bahwasanya menghasilkan kesimpulan bahwasanya makhraj huruf arabiyah itu berjumlah 17. Fi'lan si tentunya di sana ada khilaf di antara para ulama tentang jumlah makharijul huruf Adapun tadi yang kita sebutkan 17 makhras itu merupakan pendapat yang masyhur Yang dipilih oleh beberapa a'imah Di antaranya al-imah ibn Zazari Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala Demikian pula sebelumnya Al-Khalil ibn Ahmad Suka memilih pendapat tersebut Sebagian yang lainnya menyebutkan ada 16 nah, Seperti Mendapat Sibawai Rahimahullah ta'ala Ya Sedangkan yang lainnya Mengatakan 14 Seperti pendapatan Farwa Nah Namun yang masyur Seperti yang telah kita sebutkan adalah Mendapat bahwasannya Makharulul huruf itu berjumlah 17 Makharulul huruf 17 tempat nah. dan ini pun juga merupakan takrib saja ya. penyebutan bahwasannya makhrajul huruf itu berapa 17 juga merupakan bentuk takrib ya. pendekatan saja wa illa sesungguhnya setiap makhraj itu punya atau setiap huruf punya mahrad Ikul diharfin mahrad ya. Setiap apa, -apa uh, Huruf punya mahrad ya. Misalkan Shin Kita mengenal Shin ini Satu mahrad dengan ya. ya Shin, apa lagi? Ya, Jin ya. Namun Kalau kita ingin meneliti lebih Adaq, lebih teriti kita merasakan dengan lebih apa? teliti maka shin dan ya dan jim itu sebenarnya tidak dari satu titik ya. ash ai sehingga apa yang disebutkan oleh para ulama Bahwa makhraj huruf itu sekian itu min bab Ya. Baik. Supaya Memudahkan kita para Walabah Baik, kita mulai Penyebutan secara tafsir Dari Makhruj Makhruj ya. al-huruf Tempat-tempat keluarnya huruf Mawzi' khuruj Al-huruf Secara umum ada lima ya. Ada lima Yaitu jawuf ya. Kemudian Halq kemudian lisan kemudian Syabatain dan satu lagi khoisum secara umum ada Lima makhraj ya kita mulai dari yang pertama jauf jauf itu artinya adalah apa? al khala al dakhil fil yaitu Ruangan yang kosong di dalam mulut Namanya rongga Jauf Jauf adalah Tempat keluarnya Huruf-huruf mad Huruf-huruf mad Tempat keluarnya huruf-huruf mad Nah, Huruf mad yang dimaksud adalah Alis Alis dan dua saudarinya Alif Yang selalu sukun Dan selalu Didahului dengan fathah Misalkan ada huruf Ba fathah setelahnya alif ya, Ba Maka alif itulah yang dimaksud Ya sebagai huruf Mat yang keluar dari Jauf Kemudian alif memiliki ukhatan ya punya dua ukht punya dua saudari. Yang pertama adalah huruf waw. Asakinah as ya. Al mabmum ma -qablaha. huruf waw sukun yang sebelumnya dhamma. Ukh atau bu ya. Kemudian ya asakinah as Saudari yang kedua adalah ya sukun yang didahului oleh kasrah. Naam. Contohnya i Ini huruf-huruf mad. Nah. Hal yang perlu untuk kita ingatkan bahwasanya Cara mengucapkan alif adalah dengan fathu al-sak, membuka mulut. Dan dengan waḍ'il lisān fi makānihil aṣli, ya meletakkan lidah pada tempat aslinya. Cara meletakkan atau membaca alif adalah membuka mulut dan meletakkan lidah di tempatnya. Aa coba, coba. A A di mulut dibuka kemudian lidahnya jangan dinaikkan ya, jangan ditarik, biarkan dia pada wad'ihi pada asal peletakannya di, situ, di bawah saja ba coba ba dan seterusnya ada pun ya ya maddiyah yaitu dibaca secara atau dengan cara menurunkan ya alfat sufliyah menurunkan apa rahang bawah i menurunkan rahang bawah ya turunkan ya, dan dengan menaikkan bagian wasatul lisan sedikit ya. bagian tengah lidah dinaikkan sedikit i i i, I, I ya. coba kita rasakan perubahan lidah dari fat dari alif menjadi kasroh ya dari alif menjadi ya sukun a i a Membuka ya, Lidahnya Diletakkan pada posisi asli nah, ketika ayat Diusapkan naik Bagian tengahnya sedikit naik ke atas nah, Ada pun Wawusakinah Al-mumum Maqoblaha Huruf wawumat adalah Diusapkan dengan cara Menghimpun dua bibir ya. Dihimpun dua bibir Dan dinaikkan Atau ditarik bagian pangkal lidah Sedikit ya. U Atau yang panjang U U ya. Jadi Yudham Yushabatain Ma'a Irtifak aksal lisan kalilan ya. Bagian belakangnya naik tangannya naik atau tertarik ke belakang sedikit. Mungkin secara samar-samar bisa dilihat ya perbedaan letak lidah atau bentuk lidah dari alif, kemudian wawu dan ya. Nah. Ya. Terlihat ya posisi lidah ketika mengucapkan alif adalah di tempatnya. Ketika mengucapkan ya naik bagian tengahnya. Ketika mengucapkan wawu ya bagian lidahnya atau lidah bagian pangkal sedikit naik pula. Nah, dengan menghempun bibir atau syafatain. Ini yang perlu kita ingatkan kembali tentang kesempurnaan pengucapan huruf alif, wawu dan ya. Huruf-huruf jawf. Baik. Sholawat bisa dipahami sampai sini ya. Yang berikutnya kita langsung masuk pada bagian yang kedua yaitu haluk, batang tenggorokan, saluran napas yang menghubungkan antara mulut dengan bagian dada. Bagian ini mengeluarkan enam huruf. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama Aqsa al al-halq bagian pangkal tenggorokan. Yang kedua wasatul halq tengah-tengahnya. Yang ketiga adalah halq bagian ujung. Bagian al-solh halq bagian yang terjauh, yang terjauh dari mulut al-solh halq, pangkal tenggorokan mengeluarkan huruf hamzah dan ha. Nah, letak makhraj ini yaitu aqsal halq itu tepat pada ya, daerah eh suara. Ya. Bagian yang dalam istilah Arabiah disebut autar shaut ya. Autaru shaut ya. suara. Nah, ketika mengucapkan huruf hamzah, maka pita suara itu akan menutup Contohnya ba. Nah. Jadi pita suara itu bisa membuka, bisa menutup, bisa bergetar Nah, nah itulah tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Apa Coba dibaca hamzah ba. Ba. Nah, terasa keluar dari pangkal nda. Kemudian H Bah. Bah. Kondisi kita suara membuka, bah, bah, Betul. Yang kedua wasatul halk bagian tengah tengah lidah atau oh, tengah lidah, tengah apa? Tenggorokan. Bagian ini tepatnya di sekitar bagian yang dinamakan dengan lisanul nulmisnar, ya. Kalau Anda melihat uh, ilustrasinya, bagian yang menonjol ke atas itu itu dinamakan bisa al-miznar. Wallahu ya. alam kalau dalam istilah kedokteran Indonesia apa namanya? Wallahu Tapi ini bagian yang bisa bergerak ya. Yang berfungsi sebagai katup ya. Apabila ya kita memasukkan makanan atau minuman maka biasanya bagian ini menutup, ya, menutup saluran udara sehingga tidak memasukkan makanan dan minuman. Lesanul mismar. Nah, disitulah huruf h ha, walain berasal sekitar bagian itu. Bagian apa namanya? Lesanul mismar. A, A. Nah, kalau kita menelan sesuatu itu yang bergerak nah Dalam itu Namanya Lisanul Mizmur Huruf ya. Ha dan A'in Yang keluar darinya Ha Ha A, A Ha A. A. A A Kemudian yang berikutnya Adnal Halk Bagian ujung tenggorokan Di sekitar terpangkal nah di sekitar apa? ya terpangkal lidah, ya, tapi masih bagian tenggorokan, ya ujung tenggorokan ya sudah sangat dekat posisinya dengan mulut di bagian eh, laha, ya laha itu apa? bagian yang paling atau akhir dari langit-langit dan yang menonjol itu di belakang Telak ya. Nah, itulah tempat keluarnya huruf kha dan wain, sekitar itu. Huruf kha dan wain. Ya. sangat dekat dengan huruf af. Baik. Kha. Kha. Oh. تبا كده بنقرا ا ا ي ب ه ه ي خ خ و ب ب ه ه ي ش ش Q, Q, B, R, R, G, U, B, B. Ja. Ini enam huruf yang keluar dari bagian halq tajkorukan. Baik. Kalau 'ain tidak ya, oh, 'a ya, 'a kalau 'h' kalau 'ham' itu nanti terkait dengan sifat ya. 'h' ada nafas yang mengalir, ya, sementara 'ain bukan huruf ham. Nanti insyaAllah kita pelajari 'h' ya kurang lebih seperti itu 'h' 'h' nafas Insya katain ngoroknya <laughs> kha gitu, ya. ya mungkin tidak berlebihan kha ya. atau kha ya. Kalau talawin yang kita dapati dari guru-guru kita demikian Allah ya ri kita praktekkan juga al bukan akhri ya ri ri ba kha Dakh ha, berapa? Albiin sabarlah. Dah apa? Albiin ha nafasnya mengalir. Ha, ya, ha. Tanpa perlu apa? Tak keluf, tak ya, seduk. Yang berikutnya, makroj lisan. di adalah bagian yang mengeluarkan huruf arabiyah paling banyak. Ada 18 huruf dan makhraj ini kemudian dirinci menjadi 10 tempat. Ya, 10 bagian. Nah. Kita perlu melihat atau mengerti, mengenal tentang bagian-bagian mulut Mulut kita ini ada lidah Ada gigi Ada langit-langit Ataupun -langit. ya. lidah maka Bisa terbagi menjadi tiga ya. Bagian pangkal Tengah Kemudian apa Ujung ya. Lidah kita ini Untuk bagi-bagi Ya, bagi tiga Yang belakang namanya Aqsal halki Tengah namanya hal Pertama Aqsal lisan Kemudian apa Wasatul lisan Dan adna Tarful lisan ya, Tarful lisan nah. Bagian tepinya Namanya apa Hafah ya. Hafatul lisan Tepi lidah Jelidah sampainya ini namanya hafah, ya, hafah tulisan. Nah. Kemudian juga hafah terbagi menjadi apa namanya? Nah, bagian aqsal juga, ya, dan adna. Ya. Ada aqsal hafah -ha dan ada adna al hafah. Ya. Aqsal hafah. Ya. Jadi tepian yang berada di belakang ya. Kepilidah, tapi di belakang posisinya ya, di belakang. Yang berhadapan dengan graham-graham itu masih dianggap aqsha ya. Kemudian yang sisa ini apa? adna. Ya. Adna al-hafa. Ya. Ini ada hafa apa? al-aisar atau yusra. Ini ada Yumna, ya. ada yang kiri ada yang kanan. Kemudian porforsan juga, ya bagian yang paling ujung namanya roks, ya istilahnya apa roks ya. Baik Ada juga bagian wohar, ya, punggung ya, itu bagian yang dari atas namun berdekatan dengan ujung, namanya wohar tulisan. Ada gambaran ya soalnya oh. ini nggak ada gambar. Nah oh, itu ini ada sekarang. Baik. Oh, Tidak kita di sini ada apa ini? Ini apa ini? Sarah perasa bukan? Ya, ya mas Andi. Nah, setelah sarah perasa itulah yang berkaitan dengan makros huruf-huruf Arabian dari sini keluarnya. Kalau yang di sana tidak ada kaitannya. Ya, setelah ada bintil-bintil ini, Nah itulah dimulainya aksolisan, aksolisan dengan wasat, nah, persis bagi tiga. Nah. Baik, ini namanya aksol hafah ha sampai sini, kemudian yang terakhir namanya adenel hafah. Ha di ras bagian yang paling ujung ya paling ujungnya puncitnya itu namanya fas. Ya. Rasul Nah, baik. Kemudian setelah itu gigi. Ya. Gigi manusia yang normal berjumlah berapa? 16 ya nah itu sudah tidak ya. 32 ya. Iya. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Ya. Geraham itu ada lima ya. Ada lima geraham. Yang paling pangkal namanya geraham apa dalam bahasa Arab najib ya. An najib. -na Kemudian 3 di depannya dinamakan pawahin yang tawahin ya sebanyak yang paling aktif dalam mengunyah tawahin. Kemudian tepatnya lagi ada bohik ya keram depan itu yang muncul atau nampak ketika kita apa namanya senyum ya, ya bohik namanya. setelah itu di ada taring. Nah, yang empat setelahnya ya, dua kanan, dua kiri kalau kita mengistilahkan seri. Namun masih dibedakan ada sanaya, eh dua ini namanya apa? sanaya, sampingnya lagi namanya rabaiah ya, Jadi empat ini bukan seri semua, tapi yang seri cuma dua pasang atas bawah namanya apa? Ah sanaya ya satunya sunya ya. kalau dua saniyatain ya kalau banyak sanaya antara seri dengan taring namanya apa rubaiah ya jadi tiga yang tertanya yang berapa dua ya nah, namanya rubaiah kemudian setelah itu bagian yang perlu kita kenali juga adalah langit-langit ya. atap dari mulut ya. namanya apa? al-hanak langit-langit ya. langit-langit kita ada yang berupa عظم. ada yang berupa tulang wujudnya tulang itu yang di depan kemudian di belakang wujudnya apa? lehm ya. daging di atas yang keras Kalau kita raba itu keras ya. Kemudian ke belakang Itu kembur ya, lunak Itu alhanak Ada alhanakul aubumi Dan ada alhanakul lahmi Nah Kemudian muqottimahnya Ya Bagian depan ini ya, Itu dinamakan dengan Kusi ya. Sebelum mencapai gigi pada bagian yang bergerigi itu namanya lisah gusi, namanya gusi. Ya. Kemudian uh, tulang yang berbatasan, ya. tulang apa? Tulang langit-langit yang berbatasan dengan gigi, namanya usul, ya. usulul asnan, pangkal-pangkal ya. gigi, usulul asnan. Ya. Jadi bagian langit-langit yang berbatasan dengan gigi namanya usul ya, pangkal-pangkal gigi. Ya. Bagian langit-langit yang paling di belakang ya. Dinamakan apa? Laha ini bagian ini laha. Ini bagian yang menonjol ya, menggantung di akhir dari awal Angin lain dinamakan lelah ya, Nah ini kurang lebih Bagian mulut yang perlu Kita mengenalnya Karena lidah ya, Tidak bisa Bekerja sendiri ya, Tanpa Ditambilkan ke bagian yang lain ya, Dia harus Bekerja sama dengan bagian yang lain Supaya menghasilkan huruf Nah, kita mulai dari huruf Qaf. Kita akan bahasa secara berurut sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam Moktima Nur Jazari. Yang pertama adalah huruf Qaf. Huruf Qaf itu keluar dari mana pangkal lidah, aksolisan ma al-hanak, ma yuhadhihi min al-hanak dengan bagian hanak yang paling berdekatan sejajar ya, dengannya. Yaitu tepatnya menempel pada Langit-langit yang lunak ya. Al-halak Al-lahmi ya. Coba dibahas oh. Ko oh. Ko oh. oh. Insyaallah ringan ya. Kalau kita mengeluarkan huruf ko dari tempat yang benar Ringan Ko oh. ya. Yang salah kalau apa? Dia menempelkan lidah Ke belakang Ko ya. oh. K. Nah seperti ini Bran. cukup dinaikkan saja menempel ke alhanat al-lahmi. Q i u ba Baik. Berikutnya huruf jaz. Ya, huruf kaf juga berasal dari pangkal lidah asfal qalilan min makhradil qaf lebih di bawah sedikit dari makhrad sebelumnya ditempelkan ke bagian yang sejajar dengan bagian lidah ini yaitu langit-langit yang sudah mulai mengeras kalau kita melihat dalam ilustrasi itu perbatasan ya, perbatasan antara alhanak al-lahmi walhanak al-admi Ka K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, K, Jelas ya, dari bagian Aksol Halqi Yang menampil kepada Alhanak Al-Lahni Kemudian dari Aksol Halqi yang menampil Alhanak e, Ma bayin Al-Hanak Al-Lahni wal-Umi Bagian berikutnya Wasatul Lisan ya. Huruf Yang keluar dari tempat ini ada tiga Yang pertama adalah Jim Yang berikutnya adalah Shin Yang terakhir adalah Ya seperti yang telah kita sebutkan dalam khatimah Jim, Shin, dan Ya, ya Apabila kita Melihat Secara detail ya, Maka Jim Makrohnya adalah Berbeda dengan Shin, dan Ya, ya Jelas semuanya dari bagian Wasaful Lisan Hanya saja Jim lebih di luar ya. Jim ya, Lebih Mendekati ke arah mulut ya. Coba Jim Jim, Jim. Jim. Jaji ja -ji. Yang berikutnya Kebelakang sedikit ada Shin Shashi Shashi, Shashi. Shashi. Shashi. Sedikit kebelakang lagi ada Ya Ya-yi ya ja hmm. Aj Ash Ay nah. Ini semuanya dari bagian yang dinamakan wasatul lisan wasatul lisan huruf ya yang dimaksud tentunya bukan ya madiyah kalau ya madiyah dari jauh ya, i, ya namun ya ini adalah ya mutaharrikah ya yu atau ya sakinah al mafduh ma qablaha ai halo ya sebelumnya kasrah i bukan i tapi i adapun ya sukun sebelumnya fathah maka tadi makhrajnya dari wasat al lisan ay. nah yang berikutnya adalah huruf Wad huruf Wad keluar dari ihda hafadhil lisan salah satu tepi lidah salah satu tepi lidah di bagian samping dengan geraham-geraham belakang yaitu anajid wa tawahin tayib yang dimaksud dengan geraham adalah geraham atas. Kemudian yang dimaksudkan adalah juga bagian tepi dalam ya, tepi dalam bukan penampang yang bertumpukan dengan gerama bawahnya atau bagian luar, tapi permukaan dalam, gigi-gigi geram atas nah baik, cara mengusahkannya juga insyaallah mudah pertama yang jelas, kita tidak menekuk lidah, dalam arti tidak kita arahkan ke samping kanan kiri Yaitu huruf mengkot Terusap dengan Membiarkan lidah menghadap ke depan Kedepan ya. saja Jangan dibelokkan Arahnya di kiri atau ke kanan Kemudian dinaikkan Dan berusaha untuk menempelkan bagian tepi ya, Yang kiri dengan geram-geram sebelah kiri ya. nah, Kemudian tepi yang depan ya, Ini kan Menempel teraham, maka bagian tepi yang tersisa yaitu adenolhafa itu menyentuh gusi, gusi ya. yang di atas gigi-gigi yang tersisa. Ya. Maka ini teraham, ya. bahkan samping menempel bat teraham, maka yang sisanya menempel mana? Menyentuh gusi di atas gigi yang lain. Lain, ya. yang ini, ini enggak menempel. Kalau kita memakai yang kiri, ini yang aktif. Nah, atau yang kanan. Bisa buat dua-duanya tapi sangat sangat jarang ya. Terbiasa dengan seperti itu. Baik. Jadi inilah makhraj wad min ihda hada lisan. Salah satu tepi lidah dikapalkan ke bagian dalam dari gigi-gigi geraham atas. Nah, coba kita lewatkan huruf ini Elm Elm Sebab untuk teriksa Apakah bagian tepi sudah menempel keram Elm Kemudian bagian tepi depan Sudah menempel kusi Eh na'am Kalau sudah sebegian ya itulah huruf Bot asalnya Elm Elm Elm, Elm. Nah tidak terjadi apa e, hembusan napas yang mendorong bagian samping mulut kita kanan kiri, ya, sehingga tidak ada pengembungan. Ya. Napas juga tidak keluar mengalir bersama keluarnya huruf ini L. Ya, L tidak. Ya, napas di dalam atau tidak mengalir. L napas itu mendorong lidah supaya bergerak, ya. bergerak menyusuri Ya. Elm, elm, elm, elm, elm, ya. elm, elm. Jadi ketika huruf Tawad disukun, maka muncul sifat istihtolah. Ya. Elm, elm, yaitu pergerakan ke depan. Ya. Intifa' ilal aman, intifa'an kalilan, yasiran. Elm. yang diremel. Bagian samping menempel apa gitu? kusinya? Nah, hmm. oh, kalau dalam teori menempel adros ya, menempel kusen, eh, kayak menempel gigi. Jadi permukaan dalam dari gigi raham Ya, atas keram atas. Jadi ya. ya bagian dalamnya ini bukan penatangnya, kan? Ginting dalam. Jadi karena ada tiga sisi yang yang terbuka kan sisi dalam, sisi bawah, dan sisi luar. Nah ya. yang ditempel sisi mana? Sisi dalam, sisi dalam. Yang berhadapan dengan lidah, ya. bukan sininya, bukan penampang yang bertumbukan dengan dengan keraham bawahnya. Ya. Apalagi yang di luar juga tidak mungkin kan. Satunya yang yang paling dekat ya. sisi dalam, ya, sisi dalam. Elm. Al, saya al, al, al, al, sisi dalam. Yang saya ketahui sisi dalam. Wallahualam Alam. Istiqlah juga artinya janglenduk kan? Istiqlah <laughs> enggak demikian. Ya. Istiqlah maknanya imtidad, ya. imtidad panjang. Dan makna yang والله alam yang paling mendekati waqi' adalah apa namanya? indifaa', ya. Indifaa' al-lisan ila al-amam qalilan. lidah maju ke depan tapi gerakannya tidak jauh ya, sedikit saja. Am am. Ini tidak asalnya tidak ada hubungan dengan uh, bagian ini ipi, taum, jadi tidak menggelembung, taum tidak demikian, taum, nah. tayyib, sholawat nanti lebih dalam terkait sifat nanti kita akan bahas, coba kita baca lagi, taum bo, taum bo, jadi sebenarnya sangat ringan, tinggal menaikkan lidah ya, tempelkan sisinya atau tepi lidah ke sisi dalam gigi-gigi geraham atas adapun tepi yang depan yang tersisa nempel di gusi L L L L Nah bagian depan walaupun nempel kemana ke gusi namun tidak ada i'timad ya tidak menekan tidak menekan bagian depan, ya, hanya sekedar menyentuh. Adapun ya. yaitimah adalah dari samping. El, el. Ada data yang lebih dominan adalah depan, maka nanti yang keluar justru apa huruf dal. Ya, dal, Tapi dalnya tebal. Bo, bo, bo. Bukan dari situ. Huruf bot yang betul dari hafah ya, dari samping. Baik, ulangi lagi. Taum. Taum. Taumti. Taum. Oke, usahakan tidak melewati ya, khayshum. suaranya betul-betul hanya ya'tamid ala al-lisan. Taum. Taum. Jangan sampai ada suara yang melewati khayshum. Au. Ya. Au. Bi. Dibusatkan pada lisan. Berikutnya huruf lam ya. Huruf lam keluar dari adna hafatain lisan ya. Dari tepi lidah bagian depan, tepi lidah bagian depan. Jadi yang tersisa tadi ya, Bagian yang tidak menempel gigi geraham itulah yang dinamakan dengan adna hafat. Adna hafatul lisan. Dan huruf Lam menggabungkan antara bagian kanan dan kiri Bagian kanannya dan kirinya semuanya Menempel ke kusi Jadi <sukur> Kiri dan kanan Sampai ujungnya Kemudian menempel ke kusi Itulah huruf Lam Jadi Ini huruf Lam termasuk Huruf yang awsa, Yang sangat luas yang Makhrunnya Al Ya, mungkin paling luas kata ya. huruf yang lainnya paling luas adalah huruf lam al al lebar bukan hanya ujung saja namun tepian ya, sepanjang tepi yang di depan inilah ya makhluk huruf lam al om om al om al, al, al, al, al, al. Ya. sehingga walaupun mungkin huruf Lam adalah huruf bot tadi yang dilepaskan sampingnya, ya, albo, albo, albo, huruf bot kalau kita lepaskan bagian samping dari menempel ke keraham maka itulah huruf lam, pengalambinya ya. huruf lam di sini, albo, wallahu a'lam. Kemudian yang keenam huruf nun huruf nun keluar dari por tulisan ujung lidah dengan gusi atas gusi atas yang tepat berada di atas saniayain alul yayain dua gigi seri atas An an an an al huruf lam an huruf nun letak makhrosnya sangat dekat dengan lam ya. bedanya apa lam itu melibatkan bagian, apa? bagian yang lebar ya, pada lidah depan Al. padahun nun hanya bagian ujung saja ya. kemudian dari letaknya juga ya, huruf nun itu uh, dari sisi lidah ya, itu tanya di bawah Dari bagian Lidah yang e, Mengeluarkan huruf lam Al Yang tepi lidah Ada munun adalah ujung lidah Namun di bawahnya An ya, Di bawah ya, e, Bagian Huruf lam Al-an al, an. al An. Al An ya. Al di sini ya. Nun di sini tapi bawahnya ya. Cuba Al An Al Nauzi bermakna Allah Nauzi Muqaddimah mengatakan Wa ya. Nunu min tarafhi Nun dari taraf dari ujung lidah tahtuj'alu ja ai ij'aluha tahta lam ya letakkanlah setelah atau di bawah huruf lam ya, di bawah huruf lam ya. itu, itu yang dimaksud oleh an-nalim rahimallahu ya meletakkan apa namanya makhraj tahta ya. makhrajil ada yang mengatakan juga bal fawqahan ya bahkan, bahkan Justru di atasnya ya. Allah Allah mungkin dari sisi Yang ditempeli ya, Yaitu bagian apa Gusi, itu lebih di atas Huruf lam ya. Al Nun Kebang Maju atau mundur, Kelantur? Al, N Maju, bukan mundur ke sana al an. Bagaimana उधर. Mati lidah di sini ya, lam. Ini lam ya. Lam kalau dari giginya ya eh, dari lisan kan turunnya bagian depannya. Ya, sehingga ini klop dengan apa? Dengan eh lafad dalam laf al-maddima. Dan nun min terafihih tahdzu jaalul, dan ya, nun letakkanlah dia di bawah makroslah al. Ya. Ada yang mengatakan bal faukohah, bahkan di atasnya. Ya. Sini ya. ya. Tapi ya sekitar, di sekitar itu. Ya. Tadi tapi yang perang lebih seperti itu sebagaimana yang kita sebutkan ini mengubah takrif saja sebagian ulama mengatakan lam nun dan qol dari makroth yang sama ya baik coba yang jelas ada gerakan berpindah ya dari lam kenun al an jaalna jaalna ja nah, kalau yang saya rasakan tidak, berdasar ke bawah. Namun kursi ke belakang. Kursi yang terhadap bali, mundur. Ya dari lang kenun ke belakang. Ya, tidaknya mundur. Al an. Ya. Kalau mundur ada juga akhirnya yang nampak bagian bawahnya. Ya, cuma lebih bawah. Jalna, faalna. Ya alam anak. Ini semuanya beberapa kata tapi ini yang kita sebutkan ya, yang apa namanya yang kita uh, baca keterangannya dari para ulama, lam kemudian nun setelah itu adalah huruf ro, ra. Ya. ro, ra, ra yudanihi di zahr adhkalu, ro mendekati makros sebelumnya, ya wa ra yani mendekati mahras nun ya. ra nun ya. sangat dekat ya. dari sisi lidah dekat dari sisi kusi yang ditempelnya juga dekat ya طيب qe dikeluarkan dari taful lisan ya. ujung lidah juga dari ma'a dhahrihi ya. ujung lidah dengan wahar dengan bagian punggung q Ujung tapi dengan punggung ya. Ditambilkan ke kusi ya. Kusi yang di atas gigi seri Dua gigi seri Ar Ar Ar Ar Ar nah. Baik Yang berikutnya Yang ke delapan Adalah makhras huruf T dan uktaah dan dua huruf yang lainnya dal dan to yakni dari ujung lidah dari arah punggung ya. ujung tapi dari arah punggung ya. ujung dari arah punggungnya ditempelkan ke pangkal gigi seri atas pangkal dua gigi seri atas ya. ini Nempel kedua ini dua seri dua gigi seri pangkalnya nah ya.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 Jadi tadi pangkal gigi apa? Perbatasan ya antara gusi dengan gigi. Jadi tidak digusi, tidak digusi, tapi tetap nempel pada bagian perbatasan antara gigi dan gusi. Nah, namanya usul, ya? bagian pangkal gigi. Berikutnya adalah makroth huruf sin dan oqtah dan dua huruf yang lain sin. Yang lainnya adalah za dan shod. Sin, za, dan nah, Coba kita baca huruf sin coba. As. Ya. Perhatikan mana yang bagian mana lidah yang bertumpu sehingga mengeluarkan huruf sin. As. Ya. kita mana yang bertumpu? as tanggal atau ujung as bagian ujung ya ujung lidah as menempel ke permukaan dalam Sofahat permukaan dalam dari gigi seri bawah ya nampil ke permukaan dari gigi seri bawah as ya namun suaranya ya di sekitar itu kemudian keluar melalui celah yang masih terbuka antara gigi-gigi seri atas dan bawah ini gigi seri atas dan bawah ya, terbuka begini ya. dan lidah ujungnya nebel ke mana gigi seri bawah suaranya melewati sini s s مدين هلوف ز أز أز أس. أز أز مدين ينتظر أخير الصاد أص أص أس. أص أص أز. أز أز أص طيب هلوف سين زاد صاد هلوف صفير صاد Yang ke sepuluh Huruf Fa Tempat keluarnya huruf Fa Dan Uhtaha Dan dua huruf yang lain Yaitu Zal dan Uquq Adalah Dari Ujung lidah Min jihadid Dhar Dari arah Bunggung Ujung lidah Dari arah Bunggung ya. Ujung Dari arah Bunggung Nempel ke Ujung Dua gigi seri af dan tadi keluar af al taw af al taw Madras ada i'timad pada tempat tempat tersebut bukan hanya menyentuh saja af al taw ya. طيب Jadi huruf-huruf lisan jumlah semuanya ada 18 yang tersebar pada 10 bagian. Ya. Baik, coba sebutkan kembali huruf-huruf dari lidah secara urut apa? Pertama dari pangkal. Pertama apa? Lisan sekarang lisan. Yang kalau hal sudah lewat lisan dimulai dari huruf ق ق. Ya. Kemudian apa? ك Jin Shilya Jin Shilya Kemudian apa? Bod Kemudian La Kemudian Nur Ra Kemudian Ta Dal Dal Si zai, <mari> Saj Fa Wa Dhal Allah Jadi <mari> kalau Baguslah diurutkan Supaya kita juga Ba, mudah dalam mengingat ya cepat ulangi qaf <tuh>, kaf jim syin ya ba dad lam nun qaf dan ta dan qaf dan sin za shod fa ghain wa Baik. berikutnya kita masuk pada bagian yang dinamakan dengan syafatain dua bibir ada empat huruf yang keluar dari bibir terbagi menjadi dua bagian yang pertama makhrad hurufa hurufa hanya melibatkan bibir bagian bawah Tepatnya adalah bagian dalamnya Bagian dalam dari bibir bawah Dengan gigi seri atas F F F F, F. Berikutnya Huruf Ba, mim dan Waw Semuanya adalah dari Bibir atas dan bawah Ba dan Mim dengan menutup keduanya Ad. Ad Mim juga sama Am Adapun waw Dengan menghimpun dua bibir Dan menyisakan selah Aw Wa Wi wu. Baik, ini empat huruf Syafatain Fa, Ba, Mim dan wow. Yang terakhir adalah bagian yang dinamakan dengan khayshum, pangkal hitung Khay khayshum merupakan tempat keluarnya gunnah tempat keluarnya apa? Gunnah dan gunnah ini merupakan suara yang selalu mengikuti huruf nun dan min ya. an nun adalah huruf lidah ya. tapi dalam pengucapannya selalu ada suara unnah ya. baik dalam keadaan berharokat na, ya. ataupun dalam keadaan sukun, dalam keadaan musyadjadah, nun selalu disertai suara unnah, yang mana unnah ini keluar melewati khoyishum Begitipulah huruf Min Min adalah huruf bibir ya. Minas syabatain Namun dalam pengucapannya ya, Huruf ini selalu disertai dengan gunnah ya, Gunnah tadi Keluar melalui khoyyum Untuk melihat gambar yang di atas itu Gambar yang di atasnya Ada deretan huruf-huruf bibir Huruf Min ya, Bagian hidungnya terbuka Mengisyaratkan bahwasannya suara itu Melewati ya, Suara gunnah melewati lubang tersebut. Begitu pula pada halaman sebelumnya, ya, huruf nun yang mana nun adalah huruf lidah, namun dalam pengucapannya selalu muncul lunah. Lunah ya, tadi keluar melewati kaisum. Jadi ya, ya, di sini dimunculkan atau digambarkan dengan eh, ada isyarat tentang terbukanya bagian hidung ya, sebagai jalur Ya, lewatnya huruf atau suara nunah dari huruf nun. Nah. Baik, yang berikutnya adalah tentang uh, tingkatan nunah, ya tingkatan nunah. Baik, insya Allah nanti kita akan sebutkan saja pada uh, sifat, ya pada sifat. Baik, ini sekilas, ya mudah kalau. Tentang makhraj ya, Tentang makhraj huruf ya, Jadi sudah semua huruf-huruf Arabiah kita Sebutkan tempat-tempat keluar ya. Ya. Baik Ada Usulan Ro, ro, ada getarannya, roh ya. Morf ro ada getarannya. Namun getaran tadi ya cukupnya. Ya, ro. Taf. Auf. Ya. Tidak hilang sama sekali, auf. Ya, la. Ya. Tidak pula getarannya berlangsung terus, ar. Ya. iatimanya ya, pada dua itu, Om Om, kalau menyentuh hula -hula, sepertinya lidah kita juga biasanya melebar di sini, tidak hanya dua gigi yang di ya, Om Om, ya, melebar biasanya, Om, yang apa? rufbat w taw taw kalau sebetulnya tidak semua Ya kalau suaranya menghadirin taw taw namun napasnya mungkin dikatakan tidak mengalir oh pertahan, pertahan. pertahan. pertahan. so napasnya angin mungkin ada tapi tidak sampai mengalir deras oh oh nah baik kita lanjutkan saja dengan pembahasan sifat ya. supaya kita Semakin apa, ee, Mengetahui hak-hak huruf ya, Dan bisa melafalkannya dengan baik Di samping Tempat Atau asal huruf ya, Telah kita ketahui Maka perlu kita mengenal bagaimana Huruf-huruf tadi Ketika dilafadkan ya, Jadi pembahasan yang kedua adalah Sifatul huruf ya, Sifatul huruf Sifat adalah maknanya Kaifiyah ya. Cara ya. Cara melafatkan huruf Bagaimana melafatkan huruf Kalau tadi adalah dari mana ya, Terlafatkan huruf ya, Sekarang bagaimana melafatkan huruf Dikenal ya, dengan sifatul huruf Mengenal sifatul huruf di antara faedahnya adalah untuk Tafriq Bain huruf al-mutajanisah Tafriq Bain huruf al-mutajanisah Membedakan huruf-huruf yang sejenis Yaitu huruf-huruf yang keluar dari Satu makhraj Antara Tha dan Thal Antara Thal dan Tho Tha dengan Tho Thal dan Tho Sin dan Nusod Huruf-huruf tadi adalah huruf-huruf yang Mutajanisah yang saling bersamaan dalam Tempat keluar Bersatu ya. Dari sisi apa Tempat keluarnya ya. Makanya untuk membedakan antara huruf-huruf tersebut ya, Perlu kita mengenal Sifat ya. Fa dan dal Dibedakan dari sisi Ada tidaknya aliran nafas Dal dan mu Terbedakan dengan Tebal dan tipisnya ya, Kedua huruf ini ini diantara fungsi mengenal makhraj ya, sifat yang berikutnya adalah memperbaiki pengucapan huruf sesuai dengan sifat-sifat kelazimannya sifat dan kelazimannya atau sesuai dengan hak-haknya nah uh, huruf ba keluar dari dua bibir ya, syafatain ba ya. tanpa kita melihat atau mempelajari apa sifat huruf, nah, maka itu belum cukup. Ya. Kalau kita belum kenal tentang sifat-sifat huruf ba, maka bisa jadi hak-hak huruf ba ini belum kita tunaikan dengan baik. Nah, misalkan dari sisi harus tertahannya nafas ba, ya. nah, tidak boleh dibaca dengan Abah aliran nafas ke, namun di tahan. Ba ini haknya. Hak yang berikutnya adalah ba harus dibaca dengan tipis ba. Jangan sampai terpengaruh dengan huruf-huruf yang yang berdekatan dengan huruf ini. Ba so, ba so, ba tipis ba so. O oh, tidak boleh terpengaruh dengan tebalnya huruf Sot. Boforo, bo, baik. Dan ini akan kita lebih bisa cermat. Kalau kita mengenal sifat-sifat Ba, hak-hak ya. huruf Ba. Nah. Kemudian Ba di antara haknya adalah ti ketika sukun innashani'aka huwal abtar ini belum terpenuhi haknya wal abtar tabbat yadabi lahabin wa tabbat ini belum memenuhi hak ba itu qalalah kol nah, semakin kita mengenal sifat-sifat huruf ba maka hak hak huruf tersebut akan bisa semakin tertunaikan dan akan semakin menjadi baik Pengusapan huruf-huruf dan yang ketiga adalah membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Apa itu huruf kuat dan apa itu huruf lemah? Ya kita bisa menggolongkan suatu huruf itu pada golongan huruf kuat atau lemah setelah kita mengenal apa sifat-sifatnya. Ya. Jadi sifat-sifat huruf itu ada yang digolongkan sebagai sifat kuat. Ada yang digolongkan dengan sifat-sifat Lemah Sebagai contoh saja Ada sifat tebal dan tipis Yang kuat yang mana Tebal atau tipis Tebal ya. Ada sifat apa Tertahannya suara dan Tidak tertahan Yang kuat yang mana Tertahan Nah Berarti Huruf yang mengumpulkan sifat-sifat kuat, lebih banyak daripada sifat lemahnya, dikatakan huruf kuat jadi sifat huruf kan bukan hanya satu huruf itu minimalnya punya sifat empat atau ya, lima ya. kalau dari empat huruf, empat sifat tadi semuanya kuat, berarti dia huruf kuat kalau satu kuat yang tiga lemah, berarti huruf lemah dan itu bisa kita ketahui kalau kita mempelajari sifat-sifatnya Nah ini manfaatnya adalah Lebih memahamkan kita Pada babul idrom Pada apa? bab idrom ya. nah, Babul idrom ya, Sangat terkait dengan Apa namanya Kita mengenal Kekuatan huruf nah, Kekuatan huruf Baik Karena idrom tadi Karena idrom itu ada idrom apa Natus ada idram. kamil Gamil ya. Gamil idrom idgham naqis. Nah, idgham kamil adalah idgham suatu huruf ke huruf yang lain secara sempurna. Lawannya adalah idgham naqis. Naqis. Nah, ini akan bisa kita pahami lebih apa lebih mudah kalau kita mengenal kuat dan lemahnya huruf. Baik. Khofan lazaakumullah. Sekarang masuk pada Yang berikutnya adalah Pembagian sifat Sifat Huruf Ditinjau dari Tetap dan tidaknya ya, Ditinjau dari apa? Tetap dan tidaknya sifat tersebut Pada suatu huruf Maka terbagi menjadi Sifat lazimah Dan sifat arilloh ya, Sifat lazimah dan sifat Arilloh Sifat lazimah adalah sifat yang tetap Yang selalu ada pada huruf Lawannya adalah sifat aridah Sifat yang kadang ada kadang tidak ya, Sebagai contoh sebelum kita masuk pada pembahasan secara rinsi Sifat lazimah contohnya hams ya. Hams Hams maknanya adalah mengandarnya apa? Nafas, mengandarnya nafas Sifat hames adalah sifat lazimah ya. Misalkan pada huruf sin ya. Sin Coba Kita baca As Sa Si Su ya. Huruf sin punya sifat hames Hames ya, Yaitu mengalirnya suara nafas ya, Merupakan salah satu contoh Sifat lazimah Pada huruf sin Jadi yani huruf sin ini tidak bisa dilepaskan dari sifat teralirnya nafas, ya, as selalu dalam pengucapannya yang disertai dengan nafas yang mengalir, sasi subas, baik, so juga demikian, sosi subas, nah, ini sifat lazimah selalu ada, nah, yang berikutnya sifat 'aridhah. Ya. Kita ambil contoh seperti misalkan sifat izhar. Ya, sifat izhar. Ya. Izhar merupakan sifat. Ya. Tadi apa sifat? Sifat adalah kaifiyah ya, tata mengucapkan huruf. Bagaimana mengucapkan huruf? Nah, maka izhar adalah salah satu contoh sifat. Namun sifatnya bukan sifat lazimah. Ya. melainkan sifat apa? 'aridhah. Sifat yang tidak tetap pada huruf nah, nun misalkan sebagai anton an an nah, ketika kita mengucapkan nun seperti ini an maka dikatakan nun tadi bersifat idhab bersifat muharoh nun dibaca dengan yubhar artinya sifat yubhar ada pada nun yang kita baca seperti ini an Sifat irhar ini apakah selalu ada dalam nun? Tidak Ketika nun tadi bertemu dengan ta Maka tidak lagi muncul sifat irhar Berganti dengan sifat yang lain Yaitu ikhfa A A ya. Ikhfa juga bukan sifat lazima Karena dia muncul ketika bertemu dengan ta Dan yang semisalnya kalau setelahnya berganti huruf juga, maka sifatnya berubah menjadi al-lat, ya. an menjadi am, ya. baik dan seterusnya. Jadi al-bar, al-fa, itu merupakan sifat al-iboh. Ya. Walaupun kita mungkin lebih akrab mengenalnya dengan istilah apa? Hukum, ya, hukum. Jadi ya. hukum itu sebenarnya adalah sifat alur ya. hukum lam hukum al ya. karena hukum ini ya terkandung kondisi ya. Lain dengan sifat lazimah ya. sifat lazimah ya sudah menjadi watak dia ya kalau hukum menyesuaikan kondisi ya. dengan kondisi kalau seperti ini hukumnya ithar ya. kalau seperti ini dihukumi dengan itu om dan seterusnya nah, ini gambaran tentang pembagian Sifat menjadi lazimah dan arilah. Dari sisi yang lainnya, ditinjau dari kuat dan lemahnya. Maka di sini anda melihat sifat kuat di antaranya cahar, syiddah, isti'ala, itbaq safir, qalqala, Tafasyi, inhiraf istitalah, gunnah. Baik. Kemudian sifat lemah di antaranya hamz, mukaw. Istighfar, infitah, din ya. Kemudian yang ketiga Sifat yang tidak bisa digolongkan Kepada yang kuat atau yang lemah Seperti tawassut, yaitulak, usmat Wahgadah nah. nah nanti kalau kita diminta untuk menggolongkan Huruf ini Atau suatu huruf Termasuk yang kuat atau yang lemah Maka kita tinjau dari Yang kebagian ini pembagian kuat lemahnya sifat mana kuat, mana sifat yang kuat, mana sifat yang lemah. Ya. Kalau terkumpul pada suatu huruf, ya, sifat kuat yang lebih banyak daripada sifat lemahnya berarti hurufnya huruf kuat. Dan sebaliknya. Naam. Ini mukadimah pelajaran sifat. Sekarang kita masuk pada perinciannya. Baik. Kita akan menyebutkan sifat-sifat yang masyhur yang dituliskan dalam buku-buku tajwid yang jumlahnya ada 17 ya. 11. Ya, 11 sifat. Ditambah lagi satu mungkin ya gunnah, ya. tapi ada yang mengatakan gunnah itu uh, atau disebutkan dalam bab makhraj. Ya. Ya, sifat sebanyak sebenarnya. Mungkin ada sebagian sifat yang tidak disebutkan di sini. Baik. Dan sifat-sifat tersebut ada yang berpasangan satu sama lain, ada yang tidak berpasangan, ya. Yang berpasangan ada 5 pasang, ya, ada 10. Ya, dari 17 sifat ini yang 10 adalah sifat yang berpasangan. Ya, 5 pasang, yang lainnya adalah 7. Ya. Baik. Pasangan yang pertama adalah hams. Ya, dan jahr. Hamsun dan jahrun. Al-hams wal-jahr. Naam. Hams secara lugah maknanya khafa. Naam. Khafa. Sesuatu yang lirih, yang lemah suaranya secara istilah atau dalam istilah tajwid maknanya adalah suara yang lemah sebagai akibat dari terbukanya dua pita suara dan akibat dari tidak adanya getaran pada bagian pita suara tersebut karena tidak bergetar dan tidak tertutup maka nafasnya keluar ya Keluar banyak mengalir Menyertai keluarnya Atau pelafatan huruf-huruf Yang berjumlah 10 ya, Yang pertama huruf Fa ya, Yang berikutnya Ha Berikutnya Tha Ha Shin Kho Sod Sin Wal Kaf terkumpul dalam kalimat Fahathahu Syakhsun Sakat Fahathahu syakhs saktah coba kita baca huruf ini af ah af ah ash akh as as ak at Ketika disuarakan Maka bagian peta suara membuka As Ya Suaranya lirih dan Apa Menyebabkan udara juga Teras mengalir Ah, as, ah, Eh El El Es Ek tha ya tha qalbu ya. sukun di sukun anu apa ketika masih menempel kita suaranya menempel ya, tertutup ak ak ketika ya, lepas kha ya akha napasnya keluar Ini terbuka napasnya keluar ad tertutup ya ad ta. Jika terbuka apa bahasa Arab Al-Baim huruf fa ha ta semuanya adalah huruf hams kaf dan ta juga asalnya pada asalnya dia huruf syiddah ya, namun kemudian muncul hams ad, ad. Nah. lawan dari hams adalah apa jahr طيب ya. huruf yang selain zakat, Berarti huruf-huruf Yang tidak memiliki Sifat hams Dan para ulama Memberikan nama khusus Untuk huruf-huruf yang lain Itu ya, dengan Sifat yang dinamakan Dengan jahar Kita cukup Menghafal ya Yang sedikit yaitu sifat hams Hurufnya sepuluh Ya, ada pun yang sisanya maka berarti itu huruf jahar. Nah, Taib. Insya Allah apa lah ya. Sifat hamas dimiliki oleh huruf apa sahaja. Fa, ya? Ha, <tuh> Fa, Ha, Shin, Qaf, Sad, Sin, Kaf, Ta. <tuh> Baik, kita coba sebutkan huruf ini termasuk hans atau jahr. Hamzah ba ta fa jim ha kha dal zal ra Z sin shin fa d ba d ba ba al ain wain fa qaf qaf kaf lam ja nun mim waw Eh. Namus. Ya, apa lagi coba ya, Ini baru satu. Dan tambah lagi sifat yang lain. Baik. Sekarang sifat yang berikutnya, syiddah. Dengan lawannya atau pasangannya yaitu rohawah. Syiddah Yang maknanya kuat, yang شديد, Secara istilah maknanya adalah berhentinya atau tersekatnya, terhentinya, terkuncinya aliran suara saat mengucapkan huruf-huruf ini yang delapan, ajid qatin bakat. Dan suara yang tertahan ini karena apa? Karena tekanan yang sempurna pada makhrajnya, ya. Karena tekanan yang sempurna maka akhirnya suara pun juga terhenti, tidak bisa berlanjut. Sifat ini sangat Akan tampak Bila huruf-huruf yang delapan ini Disukun ya Jika disukun maka suaranya berhenti Bak Kemudian Contoh yang lain Kaf Bak ya Kemudian ta. Bak nah, Hurufnya ada delapan Taib Terkumpul dalam kalimat ajid qotin bakat ajid qotin bakat ajid qotin bakat ajid qotin bakat hamzah jin dal of po ba kaf dan ta. Nah, coba antum sukun hamzah. Coba disukun sukun ba. Iya. Ya contoh Hamzah suku apa? Ba. Kenapa? A ada ada ya. Sallamu alaikum kalau kata Arab dia ada ada. Baik. Hamzah contohnya apa? Ba. Kemudian Jim. Ya. Aj. Aj. Coba biarkan lidah kita menempel a ya, suaranya bisa berlanjut tidak baj baj Tidak bisa dal ad Berhenti yeah. kemudian qaf q ya q ya pa pa ya ba ab ad kaf ak kaf ya kaf ya. berhenti semua kenapa berhenti karena sempurna ya ya timat pada makhraj i'timadussaut 'inda al-makhraj ya sempurnanya tekanan pada makhraj ya hurufnya adalah lima huruf qalqalah ya ba jim dal qaf ta, kaf kemudian hamzah dan kaf dan tak. Ya. Baik. Baik. Sekarang coba kita sebutkan sifat dari huruf-huruf Arabiah diurutkan dari Alif atau Hamzah sampai ya. Sebutkan sifatnya Shidda atau Rohowah. Ya. Hamzah. Shidda. Ba. أبا؟ شدة, شدة. ت ف جين شدة ح خال دال ذال ذا زا سين أش أص أوه. يا معلير وانيا أخوة أغ أط أط أغ أع غين أغ أص أط أك أك أك Apa? Syiddah. Aw. Wah. Eh. Aiy. N. Al Muhim syiddah. Ya, ciri-cirinya kalau disukun berhenti. Ya. Nah, kalau kita mendapati huruf ketika disukun berhenti, ya, itulah huruf syiddah. Lawan dari syiddah adalah apa? Wahwah. Jadi selain yang huruf syiddah ini ya berarti tidak mengalir ya, tidak berhenti suaranya tidak berhenti suaranya ya seperti misalkan huruf fa f h ah, h ah, alif juga ya alif termasuk huruf arif rawa ya, ba ya, mahdid ya. baik kemudian para ulama menyebutkan ada beberapa huruf yang ternyata ya ketika disukun ya tidak mengalir ya apa? maafkan. Kalau disukun tidak berhenti suaranya tidak berhenti berarti bukan huruf shidha. Namun ketika mengalir juga mengalirnya tidak seperti huruf rokhohah ya, seperti huruf ain. Ya. Sebab huruf ain kalau Antum sukun, maka tidak bisa langsung berhenti Ba' a. Ba' a. Ada alirannya Makanya bukan huruf syidda Namun aliran tersebut Tidak seperti aliran pada huruf rokhawah Aliran yang bebas Yang panjang, sepanjang nafas kita As Ain juga Mengalir juga, namun mengalirnya terbatas Ya hanya sebentar, sesaat kemudian berhenti ya, Tidak bisa Apa namanya, diteruskan ya. Siku hendak nafas kita ya. Tidak, pasti akan berhenti ya. Nah, huruf Ain dan yang semisalnya Dikolongkan dalam Huruf-huruf Tawassud Atau Bainiyah nah. Tawassud dan Bainiyah Taib. Huruf tawasut ada lima Yang pertama apa? Lam Silakan bahasa langkah -lang 15 Al ya. Kemudian Nun An Kemudian Ain A' Min Am Dan Ro Ar Coba dibahasa Al An A' Am. am ar am. Kemudian di sana ada tausih, ya, tausih. Kenapa huruf-huruf ini dimasukkan pada golongan sifat tawassut ya, bukan syiddah, bukan bainiyah. Ya. kita ambil huruf yang paling mudah menjelaskannya yaitu huruf ain. Huruf ain tadi kita sebutkan secara tadhi'i dia tidak bisa menahan suara. Karena iktimahnya ya, tidak sempurna Namun juga tidak bisa mengambilkan suara secara utuh ya. Namun A'in kalau disukun Selalu apa? Mengalir suaranya sesaat kemudian berhenti ya. Nah oleh karena itu Maka dikolongkan sebagai huruf Baininya Coba lagi Ba' Ba' Bu' Ba' Ba' Kemudian huruf Nun sekarang kita ingin menerangkan tausih atau menyebutkan tausih Para ulama, kenapa huruf Nun Dimasukkan ke dalam Sifat Tawasud Huruf Nun Telah kita pelajari berasal dari Lisan Ujung lisan Ujung lisan Coba kita baca An, An. Lidah kita Ujung lidah kita ketika menempel kusik Seharusnya apa? Mengakibatkan apa? Terhentinya suara, buntunya jalan suara, dan seharusnya demikian. Ya. Namun ternyata Nun memiliki apa? Jalur, aliran yang lain, yaitu Kaisum. Ya. Ketika ini berhenti, suara apa suaranya berhenti atau mengalir jalan betul ketika terjadi benturan lidah dengan gusi dia punya jalur yang lainnya yaitu khusu maka akhirnya suaranya tidak jadi ya terhenti ya, mengalir akhirnya mengalir. Nah oleh karena huruf nun ini ya, eh, tersusun dari dua Bagian, bagian yang pertama yang lidah itu mewakili sifat syida, an. Ya. Kemudian buka yang mewakili sifat pohoh. Ya. Oleh karena itu dikolongkanlah nun menjadi huruf tawasud. Ya. Andai kata saluran ini tidak ada, ya. maka akan menjadi huruf syida, ad. Ya. Akan menjadi huruf syida, ad. Ya. Nampak yang sama dialami oleh nun adalah apa? Ya, yang seperti dalam alifun adalah huruf mim, ya, am ya, seperti huruf b ya, dari bibir, ya. am pastinya apa berhenti suaranya. Ya. Namun ada kaisum yang menjadi uh, jalur bagi suara mim yang awalnya mendapati jalan buntu, am, am ya, ada apa tertutup jalan pada kaisum maka menjadi huruf shidh, Karena itulah maka min dikolongkan Oleh para ulama Sebagai huruf tawasud Karena murakab min Apa namanya Dari Sifatai ya, syiddah war lukhawah Wallahu'alam Bissawad ya, Kita Cukupkan ya, pertemuan Pada sesi pertama ini Terlebih dahulu Ya wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Ismail alhamdulillahi